Iya, Pak Arisin, komentar Anda? Iya, sepertinya begini, Bu. Ya, kok saya sih, kalau dibilang berharap, ya, semuanya berharap, dolar itu pasti lebih rendah ya, karena Indonesia ini kan hampir sebagian besar impor barang semua. Dari buah-buahan sampai apa, karena p a k i t a k a n di sini industri-nya kan nggak h i d u nggak tumbuh, semuanya bergantung dengan impor. i n y a k aja g a n g kita pakai tiap hari, impor juga. Nah, uman, nya, リ ah ap, ね、パリラン、イエーイとカナセル n トラリーメイクアピアインとモンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ l バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン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 パンバイラン、k a サトサトギャライントラバイク、スのナヒシテン、パバイクのストップ、ストップ、イトストップ、エココミ、ジマナ、カウス、パムダイアカウス、サモア、サクトア、インドシティ、ダランナグリー、ムジャリスイン、ファストストロプト、ヤングママダイ、セイナマレカタファッドカマンダランプサイン、ダダダグランティブロクラ tahap pertama dan selanjutnya harus dipikirkan lagi lebih baik ke depannya lagi yuk k a s i baik terima kasih Pak Karta Pak Tony selamat siang halo ya selamat siang Mbak komentar Anda Pak Tony ini kalau soal、uh, nilai dolar ya Pak ya Mbak ya、uh, itu rupiah tuh derivatifnya dari dolar jadi negara kita tuh p a k a i jangkarnya adalah dolar jadi c a d a n g a n d e v i s a kita tuh Uh, majoritas dolar Nah sekarang dolarnya aja tahun 2008 dicetak sampai 3 setengah kali lipat dari base money dari M0 otomatis ya nilai dolarnya aja udah jatuh apalagi turunannya gitu tambah parah itu kita j a n g k a r n y a udah salah sekarang orang udah pada mulai beralih ke jualan d a gitu cadangan devisa pun juga udah beralih ke、uh, apa Uh, k a d a n g a n yang lain Bukan Dolar lagi gitu、hmm. uh, Seperti RLT dia udah ngadain perjanjian Swapkan sama negara-negara、uh, Misalnya sama、uh, Inggris Sama Thailand、uh, Juga negara-negara Brik c Udah gak mau pakai dolar lagi、hmm. gitu, bak, Terima kasih Baik terima kasih Pak Tony Pak Heri selamat siang ya、yeah. uh, Untuk dolar naik Terus ini Menurut saya, salah satunya itu banyak gejolak ekonomi apa itu b e r m a s a l a n di Indonesia itu sendiri. Pertama, orang-orang buruk itu t a t u Yang kedua kalinya banyak masalah-masalah dalam negeri yang, yang membuat、uh, apa itu? kondisi ekonomi tidak membaik.、Oh. Itu burung-burung itu p r i m o itu kalau bisa d i u n d a r i k o l a h Terus yang kedua kalinya l a n g k a h untuk, untuk m e n g a d t i s i p a s i itu kalau menurut saya. Sebaiknya dari pihak、uh, pemerintah itu harus p a l a n g tidak mengantisipasi itu. Harus p a l i n tidak ini harus bisa menutup lah、uh, k u r a n g k u r a n g a itu. Jadi bisa mengat atau menutup juga harga i dolar supaya orang tidak semaunya mau beli dolar. i n a dolar t i d a e r u s naik? Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Pak Gilbert selamat siang. Langkah antisipasinya adalah mengurangi impor BBM. Ya kan? jangan hanya mengeluarkan pernyataan, oh sudah aman n、nah, gak g ada masalah segala macem gitu, harusnya diantisipasi, ini kan kritis sekali ini, kritis ini ya kan, i t u aja makasih terima kasih Pak Gilbert kita ke Bapak Zainal selamat siang Pak Zainal ya Bu kalau aku lihat, kalau negara Cepak itu malah sangat jadi yang melemahkan dolar tapi kalau kita パーティーパーティーパーティーパーティ e パーティーパーティーパーティーパーーパーティーパーティーパーティーパーティーパテパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーパーテパーパーティーパーパーティ Ya, komentarnya? Saya pikir,、uh, saya pikir pemerintah dalam hal ini udah harus ambil tindakan tegas.、Uh, ya sebetulnya kita ini pengaruh kekrisman bisa kita kurangi dengan cukup baik apabila mungkin dari sektor pertanian kita t u d i t e n a h i b u Contohnya misalnya untuk pertanian ya buah-buahan, terus kemudian padi atau masuk perikanan kita bu. Nah, dimana s a l e s konsen pemerintah itu untuk pembangunan j a n g k a panjang itu tidak mengarah ke situ sehingga ada asumsi dari kita masyarakat t u bahwa pemerintah dikirim ke arah k o n s u m t i f untuk memakai barang-barang impor yang,、uh, yang pada intinya nanti pembayarannya memakai kebutuhan v a n t a s i nah itu yang berbahaya sekali Bu sedangkan kalau pemerintah konsen di sumber daya a l a m yang ada di Indonesia Tentunya kriswat seperti apapun tidak akan berpengaruh kepada Indonesia Seperti misalnya kalau kita pergi ke daerah Masyarakat daerah itu tidak berpengaruh Walaupun dolarnya berapa Karena mereka mengkonsumsi barang-barang lokal Bu.、Eh, Sayur lokal, ikan ditapaskan semua dengan baik Nah tidak ada pengaruhnya dari USD l a r Itu naik.、Eh. Itu yang pemerintah harus memperkuat dari sisi-sisi itu、Bu. Termasuk juga infrastruktur Jangan sampai nanti pemerintah petani atau n e l a y a n sudah bekerja keras Kemudian hasilnya tidak ada, ini banyak ter,、uh, tidak ada dalam arti kata tidak bisa ditampung pemerintah, pemerintah tidak bisa menyalurkannya dengan baik, tidak bisa、uh, membina mereka, akhirnya yang terjadi orang malas jadi bertani, orang malas jadi、uh, apa, jeli m e l a y a n yang terjadi apa, orang aja itu yang berbahaya, nah bisa, di samping infrastruktur kita juga harus diperbaiki sampai jalan-jalan yang benar-benar sentra, pertanian, perikanan supaya orang. バイク。 Iya, kalau saya sih memang suku bunga harus naikkan. Zaman Gubernur s e r i l s a p i r i n aja berani 60 persen. Kalau maksimal sekarang naikkan 12 persen tidak m a s a l a h Tabanan, tabungan pembangunan nasional itu... ママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ